Baik Bapak Ibu sekalian mari kita bacaan Ummul Kitab Al Fatihah untuk memikat keberkahan dari Allah yang mudah-mudahan apa yang telah direncanakan di ridai oleh Allah dan mendatangkan keberkahan bagi kita semua. Amin. Al Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim mengur al murghadubi alaihi waladdalin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala, ala Al ali Muhammad. Bapak Ibu sekalian, waktu kita kira-kira 17 minit. Kita jadi singkat-singkat saja nih. Bapak Ibu sekalian, bulan ini bulan istimewa. Ada yang tahu kenapa bulan ini disebut bulan istimewa? Baca, baca. <tuh> I, biar, biar. bulan Maulid bukan lebih dari sekedar bulan maulid menurut para ulama ini adalah bulan kelahiran Rasulullah juga bulan diangkatnya kenabian Rasulullah dan juga bulan kematian atau wafatnya Rasulullah jadi ini bulan ajaib ini bulan ajaib lahir rabiul awal diangkat kenabian raul awal Meninggal Robiul Awal Ini bulan ajaib bulan ajaib. Ada yang tahu pada tahun berapa Rasulullah SAW Lahir? Tahun pak bukan bulan eh? 571 Wah oh, sebelum Masehi Masehi aja udah sini, sini, sini. sebelum Masehi Lebih tua dari Yesus dong Daripada Nabi Isa ada aja lu marasti yang disebut juga itu sebagai tahun apa ya. tahun ya. gajah tahun gajah tahun gajah ya. yang di dalam Al-Qur'an ah, ini susah nih kalau ini susah kalau ini susah. ini cepek nih susah nih. bu cepek bu. Cepe, bu yang dalam Al-Qur'an dicatat oleh Allah dalam surat alfil ada yang tahu bunyinya alam taro kaiffa sampai habis sampai habis cepet siapa sampai habis gua mau kamu nggak boleh dua kali cepe Tidak salah dipakai pecik. Ini adalah bulannya-bulan istimewa. Lahirnya, diangkat nabinya, meninggalnya. Tahunnya tahun istimewa juga. Tahun yang dicatat di Quran. Jadi satu surat. Surat Al-Fil. alam Al-Fatihah. <suhari> Alamiya, ja'ala gaidahum fi terlil. Wa arsalala alaikum ta'uran ababil. Tarmihim bihajarati min sijil. Faja'alahum kasim ma'kul. Taun gajah. Ini ceritanya surat Al-Fil. Cerita seru men. Cerita ketika orang-orang, pasukan Abraha datang untuk menghancurkan Ka'bah. Nekati ga? Nekati In daqsyat ini, Ka'bah, Ka'bah, možda hancurit. Kalau enggak Ka'bah diajur, enggak masuk Quran. Ini penting. Abraha datang pakai pasukan gajahnya, mau ngancurin Ka'bah. <tuk> Dalam sejarah diceritakan, orang-orang dari Yaman itu, pasukan Abraha ini, dia ngiri. Kenapa itu Mekah tandus gitu, tapi banyak duitnya. Karena banyak rombongan orang datang ziarah ke sana. Jadi mau dia pindahin. Ka'bahnya mau dipindahin. Datang Abrahas itu menghancurkan orang-orang pada kabur. Termasuk kakeknya Rasulullah SAW. Dia yang ngelamatin ontaknya. Orang nanya, eh Dul, kok ente? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib. <laughs> Dul, kok ente bukan jagain Ka'bah? Kok malah ngurusin ontak? Apa jawaban Abdul Muttalib? Ada yang tahu? Apa jawaban Abdul Muthalib Enggak dengar gua, enggak dengar sini sini sini Udah anggap aja bener Apa jawaban Abdul Mutalib? Iya boleh. Padanya Ini dia dari penampilan ustaz nih. Penampilannya ustaz. Allah yang ngatur men. Allah kirim burung Ababil. Berantakan itu semua pasukan gajah berantakan. Pasukan Ababil nyatuin dalam Quran disebut itu batu-batu yang apa itu? Yang panas itu, yang panas itu. Batu-batu panas dijatuin. Berantakan udah. Sehingga bulan ini Bukan aja bulan istimewa, tapi tahun kelahiran Rasulullah sallallahu juga istimewa. Oleh karena itu, marilah sama-sama di bulan ini kita dianjurkan untuk banyak-banyak mla Boleh-boleh boleh. boleh, boleh. kayak apa maksudnya nih? juga nih kayaknya Selain kita banyakin salawat, maka bulan ini juga dianjurkan untuk banyak <tuk tangan> <Hah? tuk tangan> Apa? Apa? <tuk> apa? <tangan> beramal, beramal boleh, coba, coba, coba. Apa? Belakang apa? <tuk tangan> Mana yang barusan? Apa? Apa? Coba, coba, coba, coba, coba, coba, coba, coba duduk paling belakang aja masih gak tidur bener gak? ini berarti oke nih ini juga Ustadz nih pake peci putih nih. makasih banyak udah banyak rezekinya Ameen. jadi ini bulan banyakin amal soleh men. solawat yes baca Quran yes sodakoh yes eh, ini ngeborong sih amal soleh amal soleh ini bulan yang saatnya bagi kita kalau tadi launching 130 juta kita buktiin sama-sama yuk Lewat, ini lewat, 130 juta bener gak? Lewat, kita aja berapa nih? 50, 50 ribu aja, kalau gak sanggup 50 sehari, seminggu udah 50 ribu, bener gak? Seminggu 50 ribu. sehari berapa tuh? Dikit deh. Udah jangan takut dah, ngasih-ngasih duit, balik lagi duitnya terang aja dah. Ente takut apa sih, selama ente sodakohin, kalau ente buat jalan yang jelek, baru duitnya hilang, bener sudah Sodakomang gak? jadi Bapak Ibu sekalian inilah bulan yang sangat baik buat kita Alhamdulillah kita launching online donasi pada bulan ini sehingga pada bulan ini cocok nih cocok pas lagi bulannya Maulid nabi kita bersyukur atas kehadiran Rasulullah lebih tengah-tengah kita membawa risalah, salah membawa Quran membawa Islam sehingga kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah dengan melakukan kita berbagai amalan-amalan saleh. Waktu kita 10 menit lagi. Sekarang baru kita masuk topik. Tadi baru pengantar doang itu kan launching, launching, launching pengantar noh. Ini baru masuk. Dalam pelajaran kita yang terakhir, kalau ini masih ingat nih pelajaran yang terakhir, benar enggak? Kita telah membahas perbedaan antara ijtima antara ijma dengan ijtihad jama'i. Enggak ingat, enggak ingat, enggak ingat ya. ya, ya. Ada yang tahu perbedaan ijma dan ijtihad jama'i? Ah, jama'i banget nih. Ustaz juga eh. Paham, <tipan> kita Yamania sampai waktu itu pelajaran terakhir kita thing is that the other thing ada yang namanya other Syariah akhlak Syariah ada other thing ada that ada other thing is that the other thing is that the other thing is that the other thing is that besar other thing is that the other thing is that the other thing is that the other thing is that the Mencapai? mencapai ijma. Dek -dik -dik, dek <gul> mencapai ijma. Nanti kalau enggak dikipin duit kagak Oh, dia mencapai ijma, benar enggak? Tapi zamannya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, karena waktu itu Daulah Islam yang udah begitu besarnya, Persia udah masuk, Mesir udah masuk, Afrika masuk, Konstantinopel, oh, gede -gede banget ya. Udah sampai ke Cina, udah sampai ke Gujarat, udah gede banget Islam. Dan lama berkuasanya sehingga Utsman bin Affan itu relatif paling lama 2 kali 6 tahun maka tidak bisa lagi dicegah orang untuk pindah sehingga mulailah para ulama-ulama besar, sahabat-sahabat besar pindah dari kota Madinah sehingga pada zamannya Utsman bin Affan sulit dicapai ijmak. Sama ya masih ingat ya pelajaran kemarin ya. Sehingga yang dicapai adalah ijtihad jama'i. Memang tidak seluruhnya sepakat Tapi sebagian besar sepakat Sehingga kita sebut jama Ijtihad jama'i Atau yang dalam bahasa sehari-hari Kita sebut pendapat Jumhur ulama <tuh> Sama masih ngerti ya Sengaja waktu itu Kita tidak mau membahas kias Kalau waktu istrih kan kita Diajarin sumber hukum islam Satu, quran, 2 ahadis, tiga Ijma 4 kias gitu kan. Nah, sengaja kita enggak mau, mau bahas kias waktu itu. Karena kias adalah binatang yang berbeda dengan ijma maupun ijtihad jama'i. Ijma dan ijtihad jama'i adalah hasil. Hasil rundingan, hasil. Itu namanya ijma. Rundingan hasil. Situ enggak setuju tapi sini sebagian setuju. Namanya ijtihad jama'i hasilnya namanya ijma' atau ijtihad jama'i sedangkan kias kita tidak mau bahas karena kias adalah cara untuk mencapai hasil ngerti gak, ngerti gak bedanya? udah ngerti loh apa beda ijma' dan kias? gak boleh dua kali, dua kali ya? apa bedanya ijma' dan kias? itu hasilnya cepet. Ente enggak salah duduk depan dah. Oke, okay, bedanya ngerti ya? Bedanya ngerti. Itu beda pertama. Beda kedua adalah, beda kedua adalah ijtihad jama'i dan ijma', as. bahkan ijma' sekalipun, ijma' adanya di zaman Umar radhato. Ijtihad jama'i setelahnya bahkan ijma sendiri pun tidak dikenal di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngerti enggak? Ngerti enggak? Ngerti enggak? Enggak perlu ijma, tanya aja sama Rasul, ngapain ijma? Ngerti enggak? Ngerti Allah wa Saudarak Rasul yang paling benar Allah sama Rasul, enggak usah pakai sepakat, tanya Rasul aja. Rasul bilang apa? Ikutin. Ngerti Jadi ijma dan ijtihad jama'i, perbedaan yang pertama tadi apa? Yang satu adalah hasil kias adalah proses perbedaan yang kedua ijma dan ijtihad jama'i tidak dikenal di zaman rasul ngerti gak? Ngerti gak, ngerti gak? usah ijma tanya rasul aja lah bagaimana kata rasul? ikutin okay. sedangkan kias dikenal sejak zaman rasul nyamuk gak, nyamu gak? belum bingung? bingung oke okay. waktu itu Hijroh dari Mekah ke Madinah Oke okay. Hijroh Ibu gak mau duit bu Nunjuk bu Kita kasih Catat namanya yang terkasih ke atas Ini gampang nih bu Cepet bu Buat ibu kita keluarin dari dompet lah. Orang hijrah dari Mekah ke Madinah Dari rombongan yang hijrah ramai-ramai itu ada satu orang laki-laki yang rahasia umum tahu dia hijrahnya itu bukan karena Allah dan Rasulnya Tapi dia hijrahnya itu karena mau menikahi seorang wanita dan wanita ini ikut dengan Rasulullah sallallahu alaihi hijrah ke Madinah. Maka laki-laki ini ikutan hijrah ke Madinah. Nah Padahal, padahal dari kelakuan sehari-harinya dia dia kagak kagak bukan modelnya dia yang ikut hijrah benar enggak? Tapi kalau orang udah jadi jatuh cinta kan begitu benar enggak? Jatuh cinta. Sehingga para sahabat yang lain lapor sama Rasulullah sallallahu Ya Rasulullah, fulan itu hijrahnya itu bukan karena Allah dan Rasul-Nya, tapi dia hijrah itu karena mau menikahi seorang wanita. Berarti enggak, enggak? Apakah hijrahnya sah atau tidak? sa Apa jawaban Rasul Bu? Gampang nih Bu. Rasul mengatakan innamal a'malu. Cepat-cepat deh, panitia, panitia, panitia kasih Ibu yang itu tuh. Mana panitia nih, Bapak? Ibu yang ento no no no no. Yang pakai pakai it biru tuh tuh ya. Entar panitia ya. Eh. Nagar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innama al a'malu binniyah wa Wa kana siapa yang hijrahnya itu karena Allah dan Rasul-Nya, maka dia dapatkan apa yang diniatinya. Wa man kana bareng siapa yang hijrahnya itu karena mengejar dunia atau ingin menikahi seorang wanita, maka dia dapatkan apa yang diniatinya. Ngerti enggak? Ngerti Ngerti Kalau NT baca kitab fikih juga, bab 1 pasti bab niat. Pada bab niat hadis pertamanya pasti ini. Innamal amalu binniyyah wa likulli imri'in ma Sekarang, sekarang. Hadis ini kan lagi cerita tentang hijrah. Benar enggak? Benar Jelas wa Man kana hijrotuhu lillahi war bener, Jelas ini hadisnya tentang hijrah. Benar Tapi oleh seluruh sahabat Hadis ini dikiaskan Nah, ngerti gak, ngerti gak? Hadis ini dikiaskan untuk semua amalan Ngerti gak, ngerti gak? Kita belum pernah ketemu hadis yang lain ya, Hadisnya ini nih Hadisnya tentang hijrah Tapi digunakan oleh seluruh sahabat Hadis yang tentang hijrah ini sebenarnya qiyas untuk semua amalan. Berarti enggak Orang Indonesia apalagi apa Indonesia. Ah, tergantung niatnya, niatnya, niat, niat, niat, nah, ini bukti bahwa kias telah dilaksanakan sejak zaman Rasulullah sallallahu Sedangkan ijma' di zaman Rasulullah sallallahu belum ada. Buat apa? Ijmah? Tanya aja sama Rasul. Bener ya? Yang kedua perbedaannya Ijma itu Dilakukan Apa tadi? Dua perbedaan Ijmah sama Kies? Oh, satu cara, satu Oke, okay, oke okay. Oke, okay. udah ngerti kan? Ini udah jam 1 nih Dia udah kasih kode-kode aja nih Duit masih banyak banget nih Hahaha Baik, tapi paling enggak hari ini kita saya udah menuntaskan janji saya menyelesaikan semua ilmu sampai kias kias sengaja kita bahas terpisah karena kias memang punya karakteristik yang berbeda karena kias itu adalah proses karena kias itu adalah alat maka dia tidak boleh digunakan oleh orang yang tidak mengerti ngerti gak? ngerti ya kalau cuma boleh kalau I boleh ente nggak ngerti tapi cuma ulama bilang gitu ikutin aja ya ente gak ngerti ini boleh apa gak puasa eh, tanya aja ijma atau eh, jumhur ulama ikutin aja oke okay? tapi kias tidak boleh dipakai oleh orang yang tidak punya ilmu karena kias itu ada dua yaitu kias yang soheh dan kias yang ma'al farik kias yang salah ngerti gak, ngerti gak? ente jangan apa-apa pakai kias-kias ente gak ngerti sebetulnya ini kiasnya tepat apa enggak namanya juga alat namanya juga alat bagi yang enggak ngerti makanya bisa salah makanya ngerti gak itu sebabnya kita pembahasannya dipisah karena hanya orang, -orang yang ngerti aja yang bisa melakukan kias kalau enggak kiasnya jadi salah banyak contoh kias yang salah tapi udah jam satu kita akhiri sampai sini aja ntar NT Google juga banyak dah cari aja kias Ma'al Farig ya kias Ma'al Farig kias yang ngaco gitu nanti keluar banyak tuh Itu sebabnya kias tidak dianjurkan bagi mereka yang tidak punya pengetahuan yang cukup untuk menggunakan kias. Cukup pembahasannya sampai ejemah atau paling kurangnya sampai ejetihad jama'i saja.